Allahumma salli wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alehi wa ashabhi ajma'in. Ama b'ad. Walaulah taala dalam ta al karim ya ayahal-ladin amanuttakul-Lahha hqa tuqatih, tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis yang berasal dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu di mana ia menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam telah bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u sakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darrā sabara fakana khairan lahu rahu muslim sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasannya sikap sabar yang dilakukan oleh seorang mukmin manakala ia ditimpa dengan berbagai cobaan hidup dengan berbagai hal yang menyusahkan dirinya, cobaan-cobaan itu ia sikapi dengan penuh kesabaran. Maka berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran yang ia lakukan akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Karena sesungguhnya orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaannya orang-orang yang sabar ia senantiasa dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyertai dirinya Ma'iyatullah Kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala Atas diri orang-orang yang Sabar Ma'iyatullah Kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bersifat khas Yang bersifat khusus Diberikan kepada orang-orang yang beriman Yaitu dalam bentuk An-Nusrah Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan menolong diri orang yang beriman Melalui amalan kesabaran itu Orang yang beriman akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditolong dalam bentuk Bisa jadi dihilangkan kesusahan-kesusahan yang menghimpit dirinya Atau ditolong dalam bentuk Hal-hal yang tidak disangka-sangka oleh yang bersangkutan dalam bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Maka seseorang yang bersabar ia akan mendapatkan keutamaan yang demikian itu. Dan sebagaimana pula kita ketahui Orang yang senantiasa berwasiat Saling menasehati Tanasuhfillah Dalam hal kesabaran Termasuk pula Keutamaannya adalah Ia di, Tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu SWT Sebagai orang-orang yang merugi Orang yang saling berwasiat Dalam hal kesabaran untuk senantiasa bersikap sabar ya. adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala ia akan mendapatkan keberuntungan ya. sebagaimana firman-Nya wal asri inna ya. insan lafi khusr illa ladin amanu wa amil salihat watwasobil haki watwasobil sabr demi masa Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi Manusia dalam keadaan merugi Allah memberikan istifna pengecualian Pengecualian bagi orang yang tidak merugi yaitu Illa alladhina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Wa'amil salihat dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Kemudian disebutkan watawasobil hak orang-orang yang senantiasa berwasiat, saling menasehati untuk melakukan kebenaran, mewujudkan kebenaran. Watawasobis sober dan orang yang berwasiat saling menasehati karena Allah Subhanahuwataala untuk saling menetapi kesabaran. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang mukmin benar-benar melakukan kesabaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam bentuk cobaan, ujian yang diberikan kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَتْ وَبَسِّرِ الصَّابِرِينَ Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kemudian hilangnya harta, berkurangnya harta, atau berkurangnya jiwa. Atau dengan panen yang tidak berhasil. Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung ayat ini menyebutkan Dan kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar Artinya bahwasannya Orang-orang yang senantiasa menyikapi segenap ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh kesabaran ia akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan Ia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan Sebagai bentuk dari berita gembira Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Bagi orang-orang yang sabar Maka Sikap sabar ini Adalah Sikap yang sangat mulia Apa jadinya apabila Seseorang tidak memiliki sikap sabar Apa jadinya kalau orang tua tidak memiliki sikap sabar terhadap anak-anaknya Apa yang akan terjadi Begitu juga apa jadinya apabila sebagai atasan tidak memiliki sikap sabar terhadap bawahannya Atau sebaliknya bawahan tidak memiliki sikap sabar terhadap atasannya Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi manakala Seorang guru tidak memiliki sikap sabar terhadap anak didiknya Apa yang akan terjadi? Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan syariat ini dan diantara syariatnya adalah memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa bersabar dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan apabila kesabaran itu ada pada diri seorang mukmin maka ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasul s.a.w. Dengan sikap sabar itu seseorang akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Sikap sabar seseorang bisa menjadi salah satu sebab berkurangnya dosa-dosa. Ketika seorang ibu mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran, bisa jadi di antara anak-anaknya ada yang sulit untuk dikendalikan. Mungkin anaknya nakal. Mungkin anaknya berbuat sesuatu yang dipandang oleh orang tuanya sebagai sebuah kemaksiatan. Tapi ketika sikap sabar itu meliputi orang tuanya, baik ayahnya ataupun ibunya, disabari anak-anak itu, Walaupun perilakunya kadang Menyakitkan hati Tapi disabari terus Seraya mengikhlaskan Amalan kesabaran itu Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Disabari Sikap sabarnya ini Memberikan Kebaikan bagi dirinya As-siyat yuzhibna al-hasanat yuzhibna as-siyat. Kebaikan-kebaikan itu akan memupus kejelekan-kejelekan. Dengan sikap sabar ini, dosa-dosa itu akan menjadi berguguran. Maka pentingnya seorang mukmin pentingnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memancangkan sikap sabar ini menumbuhkan sikap sabar ini agar terus ada dan bersemayam di dalam dirinya berbagai peristiwa berbagai kejadian yang ada di hadapannya Sedikit ataupun banyak Itu harus senantiasa disikapi dengan Kesabaran Kalau peristiwa-peristiwa Yang datang silih berganti Kemudian seseorang tidak memiliki sikap sabar Maka yang ada Bisa menimbulkan malapetaka Orang tua yang tidak memiliki sikap sabar Melihat anaknya mungkin yang nakal Karena tidak memiliki sikap sabar Ia mengeluarkan kalimat-kalimat Kata-kata yang berisi Sumpah serapah Yang berisi caci maki kepada anaknya Ucapan-ucapan ini Kalau diaminkan oleh para malaikat Apa yang akan terjadi pada diri anaknya dan apa yang akan terjadi pada diri orang tuanya? Bukankah anak yang soleh kelak akan mendoakan orang tuanya? Bukankah doa dari anak yang soleh yang kita nantikan sebagai orang tua menantikan yang demikian itu? Tapi dengan sebab sumpah serapah caci maki dari orang tua kepada anaknya yang saat itu dalam keadaan Kurang berkenan perilakunya Menjadikan Anaknya tersebut Terlaknat Waliyadzubillah Jangan sampai yang demikian ini terjadi Apa sebab Orang tua kemudian mengutuk Melaknat anaknya Karena tidak ada kontrol diri Tidak ada sikap sabar Di dalam menghadapi Berbagai ujian Yang ujian itu Muncul dari Anaknya ya. Atau mungkin seorang suami Yang ujian itu muncul dari istrinya Atau sebaliknya Istri mendapatkan ujian dari sikap suaminya ya. Pimpinan mendapatkan ujian Dari sikap yang dipimpinnya Atau yang dipimpin Mendapatkan ujian dari sikap Pemimpinnya dan seterusnya Semuanya itu ya. harus disikapi dengan sikap sabar. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan beberapa macam ujian. Baik ujian dengan rasa takut, ya. hilangnya rasa aman. Ya. Seseorang mau bepergian karena tidak ada jaminan keamanan. Menjadi gelisah Penuh kekhawatiran Dan seterusnya Semua itu Ujian-ujian dalam bentuk ya, Rasa takut Dalam bentuk rasa lapar Kurangnya pangan ya, Ujian dalam bentuk Berkurangnya harta Atau orang yang dicintai ya, Atau panen Yang tidak berhasil Semua itu adalah merupakan ujian dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayat itu, penghujung ayat itu, وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ Kabarkan berita gembira itu bagi orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang bersabar. Kemudian, di dalam hadis ini pun disebutkan, In asabatuh seraushakar, fakan khairan lahuh. Seseorang yang mendapatkan sero, sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, bisa dalam bentuk yang disebutkan oleh Ash'ab ibn Uthaimin rahimahullah min nikmatin diniyah Bentuk-bentuk hal yang menyenangkan diantaranya adalah nikmat beragama, nikmat berislam. Apa contohnya? Kalilmi wal amali saleh. Seperti seseorang bisa mendapatkan ilmu. Dan dengan ilmu itu ia kemudian bisa beramal salih Ini adalah sebuah nikmat yang agung Dan ketika seseorang mendapatkan serak dalam bentuk ilmu dan amal salih ini Syakara, dia bersyukur Apa wujud syukurnya? Wujud syukurnya adalah Bilqiyami bita'atillahi azza wa jal Wujud dari rasa syukurnya adalah Menegakkan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dengan sikap syukur yang demikian ini Seseorang akan terus Mengail pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang mukmin mendapatkan sarra kesenangan kesenangan yang kedua macamnya adalah min nikmatin dunyawiyah. Dalam bentuk nikmat yang bersifat keduniaan. Kalau tadi nikmat dalam bersifat keagamaan nikmat berislam, nikmat mendapatkan ilmu, nikmat dengan ilmu itu bisa beramal saleh. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan yang kedua adalah nikmat yang bersifat duniawiyah. Kal mali wal banin wal ahli. Seperti seseorang yang mendapatkan harta, seseorang yang dikaruniai al banin, anak-anak Seseorang yang dikaruniai dengan keluarga Dikaruniai istri dan yang lainnya Kemudian semua nikmat-nikmat itu Ia wujudkan dalam bentuk syukur kepada Allah SWT Dengan cara Bilqiyami bita'atillah Menegakkan ketaatan Kepada Allah SWT Harta yang ia dapatkan Bukan dilakukan Bukan dikeluarkan untuk berfoya-foya Harta yang ia dapatkan Bukan kemudian digunakan Untuk sesuatu yang tidak bermanfaat Tetapi harta yang ia dapatkan Dalam rangka untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Wujud Syukur ketika ia mendapatkan Sarra Kesenangan Karena sesungguhnya Seseorang bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan Ashkurullah Saya bersyukur kepada Allah Tidak cukup itu saja Bal huwa al-qiyamu bita'atillah Tapi ia hendaknya dengan mensyukuri dalam bentuk menegakkan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faya syukurullaha faya khairan lahu Maka sikap syukur yang demikian itu Akan memberikan kebaikan bagi Diri orang tersebut Sehingga dengan demikian Ia akan memperoleh dua kenikmatan Yang disebutkan oleh Asyih ibnu Uthaymin rahimahullah yaitu nikmatuddin wa nikmatuddunya nikmat din nikmat berislam dan nikmat hal nikmat yang bersifat keduniaan ya ya nikmatuddunya bisara Nikmat keduniaan dengan Rasa senang dia ya. Mau kemana-mana Diberi kemudahan ya. Ya. Fasilitasnya lengkap Nikmat dunia Yang demikian ini akan menyebabkan Sikap senang ya. Dimudahkan Transportasinya mudah Ya dari sisi ekonomi pembiayaan mudah. Ya. Mau kemana-mana dia, bisa. Itu ni'matul dunia. Sehingga menjadikan ia senang. Ya. Tidak pernah kelaparan. Ya. Ada rasa aman. Ya. Ni'matul dunia. Kemudian, wa ni'matul din. Kalau tadi nikmatu dunia bersyukur, sekarang nikmatu din bersyukri. Nikmatnya agama itu dengan mensyukuri semuanya itu, dengan mensyukuri semua yang telah ia dapatkan. Hadhi halul mukmin, inilah keadaan seorang mukmin. Adapun seorang yang kafir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fahuwa ala, fa ala syarrin Waliyadzubillah Orang yang kafir Ia dalam keadaan senantiasa Dalam keadaan kejelekan, keburukan Apabila ia ditimpa Sesuatu yang tidak menyenangkan Ditimpa musibah Maka ia tidak akan bisa bersabar Dia tidak akan Bersabar, akan muncul pada dirinya dari lisannya, cacimaki, mencela, dan seterusnya. Ini orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia akan mencela, mencela waktu, mencela keadaan. Karena kamu Karena waktunya yang tidak tepat Dan seterusnya Ini adalah bentuk-bentuk Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Karena ia tidak memiliki sikap sabar Berbeda dengan orang-orang Yang Beriman ia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum. kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini wa idza'adzana rabbukum dan ingatlah ketika رب kalian memaklumkan la in syakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur la aziidannakum nistaya pasti aku tambahkan nikmat itu bagi kalian. Ya. di dalam firman Allah Subhanahu wa ini menunjukkan kepada keutamaan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Dan sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ing kafartum inna adhabi lasyadid." dan jika kalian kufur ya, kufur nikmat tidak mau bersyukur ya, inna adhabi lasyadid sesungguhnya siksaku amat keras ya, ini menunjukkan terhinanya orang-orang yang mengkufuri nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bagi orang-orang yang beriman, apapun keadaannya, senang ataupun sedang berduka, susah, dalam keadaan ia ya susah ataupun bahagia. Bagi orang yang beriman, semuanya disikapi secara proporsional. Yang dimaksud proporsional di sini sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau dia ditimpa musibah, sikapnya sabar. Kalau dia ditimpa Atau mendapatkan kesenangan Sikapnya syukur Sabar dan syukur Itu selalu meliputi Hati seorang yang beriman Hanya dua itu saja Di dalam menyikapi setiap masalah kehidupan Dua ini Apapun masalahnya Entah anaknya yang bandel Entah rizkinya yang sempit Entah hidupnya yang susah Sikapnya apa? Muaranya pada kesabaran ya. Apapun Yang ia dapatkan Ia dapat rizki yang melimpah ruah Ia dapat dikaruniai Mendapatkan karunia anak-anak yang Masya Allah sehat Soleh ya. Ia dapatkan istri yang Sedemikian soleha ia memiliki rumah yang sedemikian Luas, kendaraan yang sedemikian Nyaman, tetangga yang sedemikian Baik, semuanya Bermuara, sikapnya apa? Bersyukur, itu saja Ima bersabar, Ima bersyukur Sikapnya itu Keluar dari dua Sikap ini, di dalam menyikapi Kehidupan, fenomena hidup ini ya. Kalau dia ditimpa Musibah tidak mau bersabar Kembalinya akan kepada dirinya Sesuatu yang merugikan tentunya Begitu juga sebaliknya Ia diberi riski yang sedemikian baik Tapi dia tidak mau bersyukur Akan kembali kepada dirinya Sesuatu yang merugikan diri Maka apapun fenomena Yang ia alami Saat ia hidup di dunia Hanya dua ini saja Ima disyukuri Ima disabari Itu saja disabari kalau sedang menghadapi ujian musibah, disyukuri kalau sedang mendapatkan kesenangan kebahagiaan sudah. Nah sikap yang demikian inilah yang akan membawa kebaikan dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin sungguh mengherankan, menakjubkan, ya, semua perkara yang menimpa pada seorang Mukmin itu. Sehingga apabila kita simpulkan di dalam hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ini, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Ibn Uthaimin rahimahullah wafihad al hadithi al-haththu 'alal iman wa annal mu'mina daiman fi khairin wa ni'matin. Di dalam hadis ini terkandung faidah. Apa itu faidahnya? Al-haththu 'alal iman, dorongan untuk senantiasa seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas keimanan. Ya. Kenapa demikian? Ya. Annal mu'min daiman fi khairin wa nikmah karena sungguhnya seorang yang beriman itu ia akan senantiasa senantiasa ya. mendapatkan kebaikan dan mendapatkan nikmat. Ya. Ini kalau seseorang itu beriman. Yang kedua, al-hathu' ala ya. sabri ala dora. Di dalam hadis ini terkandung faida. Seseorang didorong untuk senantiasa bersikap sabar ketika. Menghadapi kesulitan. Yang ketiga di dalam hadis ini terdapat wafih ada hadis al-hathu al-sukri عند al-sara, bahwasannya seseorang didorong dimotivasi untuk senantiasa bersikap syukur ketika ia mendapatkan kesenangan kebahagiaan, ya. jadi ini diantara tiga faida dari hadis Nabi saw yang menggambarkan tentang begitu bagusnya takjubnya hal-hal yang terjadi pada diri seorang mukmin. Jadi kalau seorang mu, bagi seorang mukmin miskin kaya biasa. Jadi orang miskin ya sabar. Iya. Jadi orang kaya ya bersyukur. Kan gitu. Iya. Jadi hidup ini enteng saja. Simpel menghadapi kehidupan ini. Kesulitan-kesulitan hidup dia. Akan disikapi dengan sabar. Prestasi-prestasi yang ia peroleh. Kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan Akan ia sikapi dengan sikap syukur. Jadi semuanya nikmat bagi seorang yang beriman nikmat semuanya walaupun mungkin ia disakiti oleh orang lain walaupun mungkin hatinya sakit tapi ya disikapi dengan sabar ya biasa namanya manusia masa mau disikapi dengan baik terus oleh setiap orang ada pula orang yang kadang mungkin ya yang tidak senang kemudian menyakiti dirinya. Mungkin saja ada. Tapi semua itu. Ya, ya Jadikan sebagai ujian. Dan ujian itu ya sikapi dengan sabar. Sikap sabarnya akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Jadi semuanya apa yang terjadi pada dirinya. Ketika kita menyikapi secara baik dan benar. Sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam hadis ini itu akan memberikan pahala bagi kita, akan memberikan pahala bagi kita. Walaupun mungkin seorang mukmin hidupnya sederhana, tapi sabar, pahala. Seorang mukmin diberi keluasan rizki, kemudian ia bersyukur, pahala bagi dia. Jadi semuanya membawa kebaikan. Ya. Ya. apa tidak boleh seorang mukmin yang misalnya fakir begitu cemburu ya, atau ingin seperti amalan solehnya seperti orang yang kaya misalnya ya, pada zaman Nabi saw kaum fakir mengadu kepada Rasulullah saw wahai Rasulullah kami ini beramal selalu ya. kalah bahasanya itu dalam tanda kutip dari orang-orang yang diberi keluasan Rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berikan amalan yang sekiranya amalan itu bisa ya, memperbaiki atau lebih baik daripada orang kaya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bacalah ya tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali. Akhirnya diamalkan oleh orang-orang fakir ini. Setelah diamalkan oleh orang-orang fakir, diketahui oleh orang-orang kaya. Orang kaya pun kemudian mengamalkan. Ini terjadi persaingan ini. Persaingan untuk beramal soleh maksudnya. Bukan persaingan kaya miskin, bukan. Tapi persaingan antara orang fakir dengan orang kaya dalam hal beramal soleh. Untuk kehidupan akhirat. Akhirnya ketika Nabi saw memberikan bimbingan, nah sudah amalkan ini. Ternyata amalan ini diketahui oleh orang kaya. Orang kaya pun mengamalkan ini. Mengadu lagi orang fakirnya kepada Rasulullah saw. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mengamalkan sebagaimana yang kami amalkan. Terus apa kata Nabi saw? The lika fadlullahi yutihi mayyasa. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahuwataala. Ya sudah. Nah, ini menunjukkan ya, al Alhir semangatnya para sahabat Untuk senantiasa beramal Soleh Untuk senantiasa beramal Bagi kehidupan akhiratnya ya. nah, Ini yang dicemburu itu bukan hartanya Orang kaya hartanya banyak Bukan dicemburu oleh fakir miskin Bukan itunya tapi dengan sebab kekayaan itu Orang kaya bisa beramal Melebihi orang fakir Ini yang dicemburu itu amalannya Sehingga kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW Wa ala alihi wassalam Maka Dengan hadis ini Mudah-mudahan kita Mendapatkan Tambahan Iman karena syarat mendapatkan kebaikan ini yang disebut ajaban li amril mu'min ini berlaku bagi al mu'min orang yang beriman jadi di sini ya, pentingnya al-hathu alal iman ya, motivasi untuk senantiasa meningkatkan keimanan sehingga kemudian dengan keimanan ini kalau seseorang diberi musibah, ia bisa bersabar. Dengan keimanan yang ada pada dirinya. Kalau ia diberi keluasan rezeki ia bisa bersyukur. Sikap syukurnya ini karena landasan keimanan yang ada pada dirinya. Maka disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Di antara fayda hadith ini adalah. Al-hathu alal iman. Ya. Wa annal mu'mina da'iman fi khairin. Ya. Wanikmatin, karena sesungguhnya seorang yang beriman itu ia senantiasa berada di dalam kebaikan dan senantiasa mendapatkan kenikmatan. Apapun keadaannya, apakah dalam keadaan sedang sedih atau sedang bergembira, keadaan dalam sedang duka ataukah sedang senang, semuanya mendapatkan al khair, mendapatkan an-ni'mah manakala ia seorang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat ini yang bisa saya sampaikan terkait hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-awab. wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.